Huh? Huh? Sarum? Check! Helm? Check! Engine? Check! Safety belt sudah terpasak. Are you ready guys? Ge ge ge. Aa! Aa! jangan lompat. <tik> jangan goyang-goyang, <sukur> Aduh, sakit nih <sukur> Makanya Nusa jangan <sukur> ngebut Kepala Anta jadi benjol tuh Kamu pinjol juga, Rak? Uh, hmm. Enggak Aduh, <sukur> apa <yaptopan> Benar juga kata anta Sebelum berangkat kita belum baca bismillah Oh iya ya, tadi kita lupa Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hmm? Je mama.